Selamat menikmati hidangan yang ada, saudara-saudara kita, para tamu undangan yang sangat kita hormati. Terima kasih banyak ya. Salam persaudaraan dari keluarga besar Monata yang datang dari Jawa Timur. Tepatnya dari Jalan Raya kandangan Kerbung Sidoarjo Pimpinan dari Mas Haji Gatot Haryanto. Ramayana Merpati Fashion Production. Terima kasih kerjasamanya ya. La wong salah kok ora gelem tau ngakoni salah La wong nandur kuiki lo pari La kok cukule suket teki neo sari munata Siap setelah ini ya Terima kasih mas Bram. selamat malam buat semuanya Kita nyanyi bareng ya yang meria dulu buat monata mana dong